Dari Jambi nah, Dari hutan Jambi Umur satu bulan setengah Satu koma tujuh pak. Sa Yang paling gacor Pas lagi leluhan gitu di, Biasanya yang masih tumbuh bulu Paling gacor lah di apa di Ciputat, Jalan Cimandiri 1 nomor 59B. Cek di Facebook juga bisa Aldrian Manik. Ya.